Assalamualaikum sudarlun berita malam edisi hari ini Selasa 4 April 2017 dibacakan Ardiansyah Jadwal pengalihan terminal angkutan kota di Loksmawe, molor. Petani bandar baru tolak rencana pengembangan kelapa sawit Dana guru sertifikasi Loksmawem belum bisa dicairkan Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Seram BFN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 Darun jadwal pengalihan terminal bagi angkutan umum antar kota seperti L300 dan angkutan umum berbadan sedang dari terminal bus Cunda ke terminal Labi-Labi, Jalan Pase, Molor dari jadwal yang ditetapkan. Sebelumnya pengalihan terminal diumumkan akan mulai berlaku 1 April 2017. Namun hingga saat ini angkutan umum antar kota masih menggunakan terminal bus. Sebelumnya pihak dinas terkait menegaskan telah menjadi kewajiban bagi angkutan umum antar kota harus menggunakan terminal labi-labi dan tidak boleh menggunakan terminal bus sejak 1 April. Tapi hingga saat ini belum ada perubahan karena pengalihan terminal Molor. Wakil Ketua Komisi CDPRK Loksuma, WM M.Hasbi mengatakan sejak awal pihaknya tidak sependapat jika angkutan umum antar kota dialihkan ke terminal labi-labi. Masalahnya sarana belum memadai seperti loker untuk L300. Bilapun loket sudah ada, ukuran ruangan terlalu kecil. Sementara Kepala Dinas Perhubungan Loksmawe Ishak Rizal mengatakan rencana pemindahan terminal bagi angkutan umum antar kota tetap jadi walaupun diakui jadwalnya telah molor. Saat ini pihaknya masih perlu mendiskusikan kembali masalah rute masuk dan keluar terminal dengan pihak Satlantas Polres Loksmawe. Darlun perwakilan petani sejumlah gampung di kemukiman Jalan Rata dan Cubo, Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya, menolak rencana pengembangan kelapa sawit yang diprogramkan Dinas Perkebunan dan Peternakan Pijai tahun ini. Ismail Usman, imum mukim Jalan Rata dan imum mukim Cubo, Sulaiman Daud, mengatakan petani menolak pengembangan kelapa sawit dan meminta komoditi lain untuk ditanam dan dikembangkan di wilayah ini. Pasalnya tanaman sawit termasuk makanan favorit gajah liar. Buktinya seluas 20 hektar tanaman sawit milik petani setempat yang berumur 3 bulan punah disantap gajah liar belum lama ini. Komoditi lainnya yang juga sering menjadi sasaran gajah yakni tanaman pinang dan pisang. Karena itu petani berharap pemerintah mengembangkan tanaman selain 3 komoditi tersebut untuk menghindari kerugian besar bagi petani. Sementara Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Pijai Burhanudin SP mengatakan meski petani menolak program pengembangan tanaman sawit tetap dilaksanakan. Rencananya pengembangan kelapa sawit seluas 200 hektar di kawasan uten Gampung, Abau, Lung, Bandar Baru. Pengembangan komoditi ini akan didukung anggaran 5 miliar rupiah dari APBK 2017. Sudirulun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Loksmawe mengakui dana sertifikasi guru tingkat TK hingga SMP jatah teruluan pertama sudah masuk ke kas daerah sepekan lalu. Namun hingga saat ini belum bisa dicairkan karena belum rampungnya SK sertifikasi bagi setiap guru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Loksemawe Rusli mengatakan dana yang masuk terluluan pertama Rp12,6 miliar. Rupiah. Namun hingga saat ini masih belum disalurkan sehingga dana itu disimpan di kas daerah. Menurutnya dana guru sertifikasi belum bisa disalurkan karena pihaknya menunggu keluar SK dari kementerian untuk masing-masing guru sertifikasi, yakni guru TK hingga SMP di dalam wilayah Loksmawai. Sedangkan pengurusan SK dilakukan masing-masing sekolah dengan mengirimkan data guru penerima ke kementerian. Sedarlun Wakil Bupati PDM Iriawan mengatakan bahwa minimnya persediaan air bagi irigasi menjadi masalah utama bagi petani saat datangnya musim tanam. Selain itu persoalan kurangnya bibit unggul dan ketersediaan pupuk juga menjadi hambatan petani dalam memproduksi padi secara massal. Wakil Bupati PD M Iriawan Selasa pagi membuka rapat turun ke sawah yang digelar di ruang pertemuan Sedda KPD. Pada kesempatan itu Iriawan mengatakan masalah utama bagi petani saat datangnya musim tanam yaitu minimnya persediaan air di irigasi. Ketersediaan air dipastikan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman padi. Berdasarkan pengalaman tahun lalu beberapa tanaman padi mengalami kekeringan saat musim gaduh. Untuk itu, Wakil Bupati meminta adanya pemetaan wilayah yang kekurangan air sehingga petani bisa disarankan menanam palawija untuk sementara akibat kekurangan air irigasi yang disebabkan sarana irigasi yang belum sempurna. M. Iriawan juga menghimbau jika ada serangan hama atau bencana lain, dinas terkait diminta segera tanggap dan memantau lokasi di lapangan. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan PD Syarkawi menambahkan, daerah yang masih sering kekurangan air saat turun sawah adalah lokasi yang jauh dari saluran. Hal ini terjadi karena ada sebagian petani yang membandel dengan mengalihkan aliran air. Salah satu solusinya pengaturan air dari irigasi harus dilakukan dengan tertib. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederlun Polsek Medan Helvetia belum menemukan tersangka baru dalam kasus peredaran ganja di LP Tanjung Gusta Medan Bahkan dari pemeriksaan kedua tersangka, kasus ini tidak melibatkan sipir. Kanitreskrim Polsek Medan Helvetia, Ibtu Madeoga, mengatakan tersangka kasus peredaran ganja ini masih dua orang, yakni Safrizal Daulai, 27 tahun, dan Paino, 45 tahun. Dua narapidana LP Tanjung Gusta ini sebelumnya diamankan petugas setelah kedapatan menyimpan ganja di kamar J4 yang di Huni Paino. Ganja sebanyak 10 kg ini disembunyikan di bawah banker yang dibuat di kolong tempat tidur. Dari dalam lubang itu juga ditemukan alat isap sabu dan satu unit ponsel. Dari pemeriksaan terungkap, kedua tersangka menjalankan peran berbeda. Tersangka Safrizal memiliki peran menonjol karena mengatur langsung peredaran ganja di dalam penjara. Sedangkan Pak Ino hanya menyimpan barang haram itu. Namun ada kesan Safrizal melindungi pemasok ganja tersebut. Sebab ketika ditanya penyidik tersangka mengaku tidak kenal dengan si pemasok. Polisi masih terus mendalami kasus ini. Keterangan tersangka dan saksi terus dikembangkan. Sedatulun sejumlah warga desa Pulau Ara Kota Juang Biren mempertanyakan hasil audit dana bantuan desa yang telah dilakukan tim dari Inspektorat Biren beberapa waktu lalu. Warga mengharapkan hasil audit dana bantuan desa disampaikan ke publik. Asmi mewakili beberapa warga desa Pulau Ara mengatakan tim inspektorat dari Pemkap Biren telah melakukan pemeriksaan penggunaan bantuan desa. Tim inspektorat juga telah bermusyawarah dengan perangkat desa serta memeriksa berbagai pekerjaan fisik yang menggunakan dana bantuan desa. Namun hingga saat ini warga belum mengetahui hasil pemeriksaan tim inspektorat apakah ada tindakan penyelewengan atau sudah tepat sasaran. Untuk diketahui, Desa Pulau Ara tahun lalu menerima bantuan dana mencapai Rp835 juta dan tahun 2015 memperoleh Rp481 juta. Inspektorat Biren Hamdani Agani mengatakan tim audit memang sudah turun ke Desa Pulau Ara maupun ratusan desa lain sejak akhir tahun lalu. Namun hasil audit khusus Desa Pulau Ara sedang dilakukan pembahasan dan mempelajari berbagai laporan penggunaan dana bantuan desa. Masyarakat diminta bersabar karena jumlah auditor sangat terbatas. Sedarlon sebanyak 380 pedagang di Pasar Bulan Medan menolak direlokasi karena setiap bulannya rutin menyetor ke PD Pasar. Mereka berharap Walikota Medan bijak dalam mengelola pedagang di pasar tradisional. Protes ini disampaikan para pedagang dengan berorasi di depan kantor Walikota Medan Selasa siang. Ketua Forum Pedagang Pasar dan Pedagang Kaki 5, FPKL Medan, Luat Siahaan mengatakan surat pemberitahuan relokasi yang diterbitkan PD Pasar pada 31 Maret dianggap pedagang telah mencederai kontrak dengan Walikota Medan, Zulmi Eldin. Apalagi dalam pembahasan rencana relokasi, PD Pasar tidak pernah melibatkan perwakilan pedagang. Selain relokasi terkesan mendadak, pedagang menilai PD Pasar tidak berhak mengeluarkan kebijakan sepihak sebab keberadaan mereka sah secara hukum karena terikat kontrak. Namun, Luat Siahaan mengaku sebagian besar perjanjian kontrak kios sudah berakhir pada Januari 2017. Tapi kenyataannya, petugas PD Pasar tetap menagih iuran bulanan sebesar Rp76.000. Iuran itu berupa retribusi tempat berjualan dan kontribusi pelayanan kebersihan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permeskian, Berita Malam, Medisi Selasa, 4 April 2017. Berita pagi Serambi FM, kisah da dengarkan kembali pukul 7.00, waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa anda akses di situs internet www.serambifm.com, vodika Twitter at Serambi